Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Belum lama ini Mahkamah Konstitusi memutuskan anak di luar nikah sekarang memiliki hubungan perdata termasuk hak warisan dan perwalian dengan ayah kandungnya. Kementerian Agama belum dapat menjalankan putusan ini karena ada penolakan dari Majelis Ulama Indonesia yang menilai putusan tersebut melanggar hukum agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ahmad Swedi. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Ya, saya kira kalau sebagai warga negara, ya harus mengikuti MK ya. MK dari status hukum adalah putusan terakhir. Semua orang warga negara dan institusi negara harus patuh kepada MK. Kalau misalnya ada hukum agama yang dianggap pertentangan, tapi itu kan hanya MUI. Kita harus juga mendengarkan pihak lain kan. Misalnya Kementerian Agama hanya mendengarkan MUI. MUI kan hanya salah satu representasi dari masyarakat. Bisa saja masyarakat Muslim, sebagian masyarakat Muslim tidak sependapat dengan putusan MK secara pribadi, tapi tidak bisa tidak menjalankan hukum itu. Bagaimana pandangan bapak jika hal ini dikaitkan dengan hak asasi manusia? Ya kalau saya berpendapat keputusan MK itu sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai dengan dasar hak asasi manusia. Karena bagaimanapun bapak memiliki tanggung jawab terhadap anak dan anak juga memiliki tanggung jawab terhadap bapaknya hubungan tadi itu hubungan perdata. Ini soal hukum ya, jadi bukan soal ritual gitu. Jadi ini soal hak dan kewajiban. Seorang bapak yang menyebabkan lahirnya seorang anak harus diberi tanggung jawab. Misalnya soal waris, bahkan bukan hanya soal waris, seharusnya soal kewajiban untuk memiliki pendidikan dan seterusnya. Jadi agama bisa punya batas-batasnya sendiri ya. Agama juga bisa memberi sanksi tertentu sebagai komunitas terhadap umatnya yang melanggar agama. Misalnya kayak di gereja itu di ekskomunikasi misalnya. Kalau di MUI saya nggak tahu apa-apa. Sanksinya bisa saja diberi sanksi gitu yang tidak melanggar hak asasi manusia tetapi sebagai warga negara sebagai orang yang terikat oleh hukum ya itu harus dilakukan keputusan itu. Jadi agama punya hak untuk memberi pandangan tapi tidak punya hak untuk mencegah keputusan MK gitu. Jadi MUI punya hak untuk memiliki pandangan, misalnya dianggap zina gitu kan, punya hak untuk berpandangan. Dan mungkin kalau mereka klaim punya anggota ya silahkan diberi sanksi kalau memang ada hubungan antara MUI dan anggota. Tetapi tidak bisa itu menyetop keputusan MK sebagai keputusan hukum yang paling tinggi gitu di Indonesia. Lalu apa saran Bapak kepada Kementerian Agama terkait hal ini? Menteri Agama seharusnya, Kementerian Agama seharusnya mengikuti apa yang menjadi keputusan MK dan mendengarkan keputusan MUI, mungkin mendengarkan dalam arti sebagai pertimbangan dan tidak bisa sebenarnya mencegah untuk implementasi hukum itu. Kalau MUI dianggap punya otoritas bisa mengalahkan keputusan MK, maka semua organisasi keagamaan Dan yang lainnya mungkin bisa menentang hukum MK dengan alasan-alasan agama. Jadi MUI akan diikuti oleh kelompok lain misalnya untuk menentang keputusan MK yang tidak sesuai dengan agamanya. Saya menyarankan agar Kementerian Agama mengikuti keputusan MK dan mendengarkan apa pertimbangan MUI. Demikian Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ahmad Swedi. Saya Wendy Lim.